Wa ashahadu an la ilaha illallah wahhdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tukatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu الذي akhalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqibah يا أيها الذين آمنوا الطاق الله وقولوا قولاً سديداً يسلك لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيْتَعْنَ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beraneka ragam nikmat yang kita tidak bisa menyebut satu demi satu. Kita tidak bisa menghitung, memerinci, mengelompokkan nikmat-nikmat Allah tersebut kecuali kita mensyukurinya dengan benar-benar rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa tolabul ilmi. Kita masih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masih diberi kesempatan. Untuk beramal soleh. Menunaikan kebaikan. Dan berbagai nikmat lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu Demi satu, sebagai hambanya yang beriman tentu bersyukur adalah bentuk amalan yang harus senantiasa ada dan senantiasa dihidupkan, dirawat agar kita termasuk dari hamba Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Di Indonesia pernah dicanangkan pendidikan karakter untuk anak bangsa. Artinya untuk rakyat Indonesia. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Yaitu pendidikan yang menjadikan perilaku yang baik, kepribadian yang luhur, yang unggul, melekat kuat, pada diri anak bangsa. Melekat kuat pada diri rakyat Indonesia. Dengan pendidikan karakter itu diharapkan. Anak-anak Indonesia. Anak bangsa Indonesia. Memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, adab yang baik, yang benar-benar tertanam dan melekat kuat kebiasaan baik tersebut dan dilakukan di setiap masa. Sehari-harinya baik berperilaku baik, berakhlak baik, beradab baik, dan seterusnya. Intinya ingin menjadikan seluruh rakyat Indonesia memiliki adab, akhlak, kepribadian yang unggul. Maka, dicanangkan program pendidikan karakter teranak bangsa. Melalui apa? Melalui lembaga-lembaga pendidikan. Baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat dan di bawah pengawasan pemerintah. Seperti sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah swasta, tetapi tetap menginduk kepada kebijakan pemerintah. Nah, melalui lembaga pendidikan itulah program pendidikan karakter secara masif dilakukan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, dengan berbagai keadaan, Menteri diknasnya diganti, jadi ganti program. Kemudian keadaan-keadaan lainnya, sehingga program pendidikan karakter itu sedikit demi sedikit terlupakan. Nah, bagaimana menurut pandangan agama kita? Menurut pandangan agama kita, Ketika seseorang mempelajari Islam, mempelajari ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, mempelajari ajaran-ajaran Islam dari sumber yang benar, jujur, dan bisa dipercaya, maka pada hakikatnya orang yang mempelajari Islam seperti itu Sebenarnya ia sedang membentuk karakter pada dirinya Mengapa demikian? Karena Islam itu tidak sekadar Hafalan Islam itu tidak sekadar Pemahaman, Islam tidak sekedar pengetahuan yang dicerna oleh akal pikiran. Tetapi Islam lebih dari itu. Ketika seseorang mempelajari Islam, maka ia dituntut untuk bisa mengamalkan ajaran tersebut. Kita dapati atar dari sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Atar ini dinukil oleh asyikh Ubad al-Jabiri rahimahullah. Di dalam salah satu risalah beliau. Ithaful uqul isyarhi thalathatil uthul. Beliau menukilkan asar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengungkapkan bahwasannya kami mempelajari agama maksudnya tidak lebih dari 10 ayat mempelajari dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari sepuluh ayat, kecuali kami mengamalkannya. Kami mempelajari dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Tidak lebih dari sepuluh ayat. Intinya bahwasannya apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaitu ilmu itu disertai dengan pengamalan. Dan itu pula yang diajarkan oleh para ulama. Seperti misalkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Beliau menyebutkan kewajiban seorang muslim yang sudah balik, yaitu untuk berilmu, untuk beram, beramal, untuk berdakwah dan bersabar atas segala gangguan. Kewajiban seorang muslim yang telah balik, untuk berilmu, artinya ia dituntut untuk belajar, dituntut untuk mencari ilmu, dan tidak berhenti di situ saja. Ilmunya didapat, sudah, tidak. Tapi ia dituntut untuk beramal pula. Untuk beramal. Tidak hanya berhenti di situ, dituntut untuk mendakwahkannya. Dan ketika melakukan semua itu, Ia dituntut untuk bersabar menghadapi segala rintangan yang ada. Itu bimbingan para ulama. Artinya, Islam tidak semata untuk kemudian dipelajari, tetapi apa yang sudah dipelajari itu diamalkan. Nah, konsep para ulama yang seperti inilah yang sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia melalui program pendidikan karakter. Jadi, apa yang diajarkan di lembaga-lembaga sekolah ter, terkait dengan masalah akhlak, adab, perilaku, kepribadian dan seterusnya. Itu tidak semata dihafal, tidak semata diketahui, tetapi yang diinginkan adalah diwujudkan dalam bentuk amalia. Menjadi satu kebiasaan sehari-hari. Kalau itu menjadi kebiasaan sehari-hari, maka itu. Berarti telah menjadi karakter seseorang. Jadi karakter itu adalah apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat. Dan menjadi bahagian dari kehidupannya. Menjadi kebiasaan kesehariannya. Seorang muslim makan dengan tangan kanan. Seorang muslim makan sebelum memasukkan makanannya ke mulutnya, ia mengucapkan bismillah. Dan seterusnya, bila ia melakukan yang demikian terus berulang-ulang setiap hari, setiap akan makan, dan seterusnya. Artinya ia telah menanamkan nilai-nilai ajaran agama dalam hal bab adab makan, di dalam kehidupan sehari-harinya, dan itu sudah menjadi karakternya, menjadi ciri khasnya. Seorang Muslim yang ketika ia mendengar azan berkumandang, kemudian ia mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan tersebut, datang ke masjid, sholat fardu berjamaah, Maka ketika seorang muslim melakukan itu di setiap sholat fardu yang lima waktu itu, maka pelaksanaan sholat itu telah menjadi karakter dirinya. Kepribadiannya adalah kepribadian yang taat. Memiliki kepribadian yang taat. karakter yang taat, yang itu semua diajarkan di dalam agama. Itu di antara contoh pendidikan karakter. Yang diinginkan sebenarnya seperti itu. Yang diinginkan memiliki kepribadian Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ia berada di dalam kesendirian, ia tidak melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena ia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ia tidak bisa melihat Allah, maka ia meyakini Allah melihat dirinya. Maka ia memiliki karakter ihsan. Kepribadian yang tidak perlu diawasi oleh manusia. Tetapi ia sudah secara otomatis selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Sehingga seseorang yang benar-benar Mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Sesuai dengan apa yang telah ia pelajari. Ilmu yang telah ia pelajari. Maka pada hakikatnya, Bila nilai itu telah menyatu pada dirinya. Bila ajaran-ajaran agama itu telah menyatu pada dirinya. Dia takut untuk misalnya melakukan dosa. Ia takut untuk melakukan kemaksiatan, dan kemudian ia menghindari perbuatan-perbuatan maasi yang mengandung kemaksiatan itu. Maka sebenarnya dirinya telah terbangun, pada dirinya telah terbangun karakter yang positif, karakter kepribadian yang unggul. Contoh di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu contoh pendidikan karakter dalam hadis disebutkan dari Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Khalaf Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, "Kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Artinya sedang dibonceng. keduanya sedang berada di punggung kendaraannya Faqala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya ghulamu inni uallimuka kalimat Wahai gulam wahai anak ananda Inni u'allimuka sesungguhnya saya akan mengajarimu kalimat beberapa kalimat Yang dimaksud dengan ya gulam kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah ta'ala al gulamu huwa as-shagir Al gulam itu untuk sebutan anak kecil. Wahadafihi dalilun al bis bisykor. Dan di dalam hadis ini mengandung dalil petunjuk. tentang memberi perhatian kepada anak-anak kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian kepada anak kecil. Watujihihim dan memberikan pengarahan, membimbing, mengarahkan anak-anak kecil itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat di dalam hadis ini. Inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Kalimat, yakni yasiratan. Yang dimaksud dengan beberapa kalimat adalah beberapa kalimat yang mudah. Lakinnaha kalimatun jawami akan tetapi, Kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat yang Jawamiq, ringkas, padat, jelas, Jawamiq. Tidak berpanjang kata, tidak berpanjang kalimat, tetapi Jawamiq, ringkas, padat, jelas, mudah dipahami. Itu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melontarkan satu pernyataan yang bersifat jawami, ringkas padat, jelas, terang, mudah difahami. Lianna kalimati Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kalimat-kalimat yang meluncur dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisat ka kalimati ghairihi. Tidak seperti kalimat-kalimat yang keluar dari lisan manusia lainnya. Jadi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ungkapan-ungkapan yang tidak berpanjang kata, tetapi ringkas, padat dan jelas makna, bisa dipahami oleh semua kalangan. Kalau wahadafihi dan di dalam hadis ini pun dengan kalimat ini, u kalimat, sesungguhnya saya ingin mengajarimu, mengajarkan kepadamu kalimat beberapa kalimat kata Sheikh Saleh Al Fauzan, hafidzahullah taala wahadafihi an al ilma di dalam Penjelasan hadis ini menunjukkan annal ilma sesungguhnya ilmu itu tu khadhu syai'an fasyai'at. Ilmu itu diperoleh sedikit demi sedikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya akan mengajarimu beberapa kalimat." Artinya tidak sekaligus, sekaligus banyak, tetapi hanya ingin mengajarkan beberapa kalimat yang mudah. Itu menunjukkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu yang sedikit demi sedikit. Sebagaimana nasar yang tadi saya sebutkan, nasar Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika menimba ilmu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum tidak mengambil ilmu lebih dari sepuluh ayat, kecuali ia amalkan dari sepuluh ayat itu. Itu menunjukkan bahwasannya para sahabat pun ketika mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit. Kata orang bojong, Saetik, saetik. Lila-lila jadi bukit. Dan begitu. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama nanti akan jadi bukit. Artinya apa? Artinya itu, kalau dikaitkan dengan bimbingan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang mengharuskan kita untuk as 'alal adzafi bersabar menghadapi rintangan-rintangan di antaranya adalah bersabar ketika kita mendapatkan ilmu ilmu yang kita dapatkan itu sedikit demi sedikit Sehingga dengan kita memahami keadaan seperti ini, bahwasannya ilmu itu diperoleh sedikit demi sedikit, maka kita tidak akan kecewa ketika kita diajari, kita mendapatkan pelajaran, kemudian pelajaran itu ah satu fakroh, satu paragraf, Misalnya yang dibacakan cuma satu paragraf toh misalnya maka kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena para ulama telah menyatakan asbabrul alal adabi sabar menghadapi berbagai rintangan termasuk diantaranya ketika menerima ilmu yang sedikit. Kenapa? Karena ada beberapa manusia dia bersikap istikjah, tergesa-gesa. ingin Mempelajari sesuatu ingin cepat selesai. Nah, yang seperti ini justru bertentangan dengan apa yang dialami oleh para ulama. sering disebutkan contoh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pergi ke Mesir saat itu dengan kendaraan kaki empatnya bukan roda empat kendaraan kaki empat berangkat dari kota Madinah menuju ke Mesir menemui seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu hanya untuk menanyakan satu buah hadis Dan itu pun hadisnya pendek. Hanya untuk menanyakan. Benarkah engkau, wahai Uqbah, mendengar Nabi SAW mengucapkan kaza, kaza, kaza. Kata Uqbah, benar? Saya mendengar langsung Rasulullah SAW mengucapkan itu. Sudah setelah itu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ulang kembali ke Mesir eh, Pulang kembali ke Madinah Padahal Waktu itu perjalanan dari Madinah ke Mesir Berapa hari Berapa hari Hah? Sehari Sehari tambah sehari Tambah sehari lagi Tambah sehari lagi Tambah sehari lagi Karena naik kendaraan berkaki empat Kalau naik pesawat mungkin Dua jam, tiga jam sampai tapi zaman dulu belum ada. Kendaraan moda transportasi seperti sekarang yang bisa cepat sampai di tempat tujuan belum ada. Dalam keadaan susah payah di perjalanan seperti itu dan dapatnya cuma satu hadis. Tapi dijalani oleh para sahabat. Walaupun dapat ilmunya cuma satu hadis tapi ditempuh perjalanan jauh itu agar mendapatkan ilmu yang hanya satu hadis itu. Itu menunjukkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar orang-orang yang sabar minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar di dalam menuntut ilmu. Karena yang didapat cuma satu hadis, ngonol perjalanan ngonsep hari bermalam bersiang dapatnya cuma satu hadis tapi para sahabat sabar itu pelajaran yang bisa kita dapat menuntut ilmu itu tidak langsung seperti masak mie instan langsung jadi dan langsung dimakan, setelah itu habis, kenyang, orangnya langsung tidur. Mencari ilmu tidak seperti itu. Mencari ilmu itu betul-betul dapat sedikit, Alhamdulillah. Maka ada muridnya Imam Ahmad, saya lupa namanya. Sebelas tahun tidak menulis hadith. Tetapi yang ia pelajari apa? Dari Imam Ahmad. Yang ia pelajari dari Imam Ahmad apa? Ia mempelajari adab. Perilaku. Tutur kata. Tindak tanduk. Perbuatan Imam Ahmad. Yang ia pelajari itu. Bagaimana cara-bicaranya Imam Ahmad, bagaimana tutur katanya, bagaimana Imam Ahmad kalau menolak sesuatu, bagaimana Imam Ahmad kalau berterima kasih, bagaimana Imam Ahmad, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang dipelajari itu, dilihat. Kenapa mempelajari gerak-gerik Imam Ahmad, tutur kata Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad akan selalu Gerak geriknya mengikuti tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu ucapan ucapannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang dipelajari itu tidak menulis hadits tapi mempelajari sesuatu yang lain. Yang diperbuat, yang diamalkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah. Maka, seseorang belajar menuntut ilmu itu tidak bisa instan, sekaligus jadi, tetapi harus benar-benar sedikit demi sedikit. Ulama oh, kalau gitu ya memang lama. Al-Imam Abdullah Ibnu Al-Mubarak belajar adab 30 tahun. Lama sekali ya, ya lama. Jadi, perlunya kesabaran itu di situ. Makanya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan as-sabru' alal-adhabi. Sabar menghadapi rintangan di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Sabar. Dalam keadaan apapun, sabar. Nah, jadi sabar itu tidak akan pernah habis bagi seorang penuntut ilmu. Sehingga ketika ia bersabar, disitulah letak. Pendidikan karakter itu sedang dibentuk. Jadi seorang tolim yang dia sabar menerima ilmu. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tapi dia bersabar terus. Terus menuntut ilmu. Nah, disitulah sebenarnya dirinya sedang ditempa untuk menjadi seseorang yang memiliki karakter yang tangguh ketika menghadapi rintangan. Apa itu? Sabar. Memiliki karakter sabar. Sehingga, ketika ia pindah ke satu daerah, dia menghadapi tantangan-tantangan, sudah terlatih. Sudah terlatih. Ya, memang saya harus sabar. Nah, sudah seperti itu. Beda dengan orang yang belajar, terus, wah kok, sini lama ini pintarnya. Kok pindah aja ke pondok lain? Di sana juga sama. Pindah lagi ke pondok lain. uh oh, sama juga. Laman juga. Pindah lagi. Ya memang semua pondok rata-rata menyampaikan ilmu sedikit demi sedikit. Pindah-pindah <tuh> terus. Intiqol terus. Hubbul intiqol alamat mati konyol. Jangan ditiru itu. Jangan ditiru. Sono pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, pindah. pernah selesai dia. Jadi, betul-betul kesabaran itu harus ada pada diri seorang penuntut ilmu. Nah, disitulah. Di antaranya sebenarnya ketika ilmu itu ia terima sedikit demi sedikit. Sebenarnya ia sedang dididik untuk bersikap penyabar. Sedang dididik untuk bersikap penyabar. Menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang dalam keadaan tertentu ia tidak kemudian goncang tidak terima, tidak merasa puas. Akibatnya ya tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walaiyuk hadu kalimatin ya siratan yang kali pertama ia akan dapatkan beberapa kalimat yang mudah. Tumayanmu kemudian akan berkembang. Wajz dadu akan bertambah. Walaiy sayuk hadul ilmu dafatan wahidatan. Maka seorang penuntut ilmu itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu daf'atan wahidatan. Sekaligus tidak akan bisa. Manusia itu otaknya terbatas. Memorinya terbatas. Tidak bisa langsung satu kitab langsung ditamatkan kemudian tidak bisa. Jadi ia ya sedikit demi sedikit, makanya ada syariat, makanya ada syariat kita meminta Allah tambahan ilmu. Ya kan? Dalam Al-Quran kan ada. Wa rabbi zidni ilma. Dan itu diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa seperti itu. Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. nah Jadi, apalagi kita minta tambahan ilmu. Itu diajari. Di dalam Al-Quran sendiri sudah diingatkan, agar kita meminta kepada Allah ziyadah, tambahan. Minta tambahan al-ilm. Karena memang ilmu itu diperolehnya sedikit. Demi sedikit. Kata orang bojong. Ngaruyuh. Ngaruyuh. Tau ngaruyuh? Tau ngaruyuh? Kalau antum makan. Makan apa ya? Makan keripik. Makan kacang. Terus aja. Tidak berhenti-berhenti. Sudah satu selesai, ambil lagi satu, makan lagi. Satu selesai, ambil lagi satu. Nah, itu namanya ngaraya. Ngaraya. Terus-terusan ambil. Ngemilnya itu terus-terusan. Itu. itu namanya ngaraya. Nah, Mencari ilmu itu seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit tapi terus itu Sudah. mau adan dulu atau selesai sampai di sini? Nah, bagusnya adan dulu selesai adan lanjut ya, selesai adannya udah masa ada adan lanjutannya? Ma setelah azan selesai ya kan terus lanjut ya udah selesai uluk baru uluk berlailah ila rasulullah azan dulu silakan silakan kalau mau azan dulu kemudian di dalam hadis itu disebutkan ihfadillah yahfadka kata syekh sal al fawzan hifidahu taala Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ihfadillah, Yahfadka, Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillah. Yang dimaksud dengan kalimat Ihfadillah, yakni Ihfad Dinahu. Yang dimaksud dengan Ihfadillah, yakni Ihfad Dinahu. Jaga agamamu." Ihfadillah menjaga Allah bifi'li awamirihi. Dengan mengerjakan apa yang diperintah. Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Wa tarki Dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah yang dimaksud dengan jagalah Allah. Yakni, Menjaga agar perintah-perintah Allah bisa ditunaikan, bisa dilaksanakan. Menjaga agar larangan-larangan Allah bisa ditinggalkan, tidak dikerjakan. Wahfad maharimallahi bitstina biha. Dan menjaga agar perkara-perkara yang Allah haramkan, ia jauhi. Hatha hifudullah. Inilah yang dimaksud dengan menjaga Allah. Li'annallaha Jalla wa'ala. Karena sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha tinggi layah taju tidak membutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ila hifudin kepada penjagaan Walladhi yahfadun nas yang penjagaan itu berasal dari manusia tidak memerlukan penjagaan manusia Allah subhanahu wa taala tidak membutuhkan penjagaan manusia wyaafadul khalqoo walkaun dan Allah subhanahu wa taala yang menjaga makhluknya dan menjaga alam semesta ini Allah yang menjaga manusia, Allah yang menjaga makhluknya, Allah yang menjaga alam semesta. Allah tidak memerlukan penjagaan dari siapapun. Tidak memerlukan penjagaan dari manusia, tidak memerlukan penjagaan dari makhluknya. Maka yang dimaksud dengan ihfadillah, yaitu, innama almuradu annahu yahfadhu dinallahid. Jalla wa Ala. Sesungguhnya, seseorang hendaknya menjaga agama Allah. Bukan menjaga Allah. Yang dimaksud menjaga Allah artinya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga Islam yang ada pada dirinya. Dengan cara apa menjaga Islam? Dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam. Itu namanya menjaga, yang dimaksud adalah menjaga Allah. Ikhfadillah. Yahfadga. Ini saya Allah akan menjaga dirimu. Kalimat ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka. Nisaya Allah akan menjaga dirimu. Ini terkait dengan dengan sisi orang yang telah menjaga agama. Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa jaza'un. Maka yahfadka. Allah akan menjaga dirimu. Fahwa jaza'un. Maka itu adalah bentuk pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pembalasan kepada seorang hamba yang telah menjaga agamanya, maka Allah akan menjaga diri hamba tersebut. Wal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Fa'idha hafidh, Fa fa iza jika engkau menjaga Allah fa innallaha maka sesungguhnya Allah yahfazuka akan menjaga dirimu itu bentuk balasan dari Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma wa ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina muhammad walhamdulillahirabbil alamin